a n d r e a n selamat pagi Selamat pagi Silahkan Pak Memang di Indonesia ini bunganya paling tinggi mungkin di dunia Kalau diturunkan k a l a u p e n g usaha memang merasa rugi jangan bukan perbankan Perbankan dipuasai pemerintah jatuh negara Jadi sehingga rakyatnya makmur Kalau misalnya s w a s a mau b i perbankan merasa rugi jangan Mudul aja h bikin t u p a a a n g n s a y a b e g i t u Karena kalau bunganya ringan Itu yang hidup itu rakyat di Indonesia semua a、hmm. Orang mau datang, mau usaha パンダさ、mm hmm、ん e パ i ダさんは m ンダさんはパンダさんはパンダさんはパンダさんはパンダ m んはパンダさんはパンダさんはパン a さ a はパンダさんはパンダ orang k さん a パ a ダさんはパン a さんはパンダさんはパンダさんはパンダさんはパンダさんは p a ダさんはパンダさんはパンダさ a はパンダさんはパンダさんはパンダさんはパンダさんは n ンダさ i はパンダさんはパンダさ yang terbangkan itu urusan negara lah, パ a ダさんはパンダさんはパンダさんはパンダ e んはパンダさんはパンダさん a パンダさんはパン a さんはパンダさんはパンダ a んはパンダさ a はパンダさん a パンダさんはパ selamat pagi. Selamat pagi. Memang kalau di dalam bisnis itu investor akan melihat akan mencari utamanya adalah keamanan investasinya dan keuntungan yang akan diperolehnya. Namun demikian di dalam bisnis bank ini, bank ini sebenarnya adalah alat pemerintah atau alat moneter ya, karena kalau tidak diatur ini darah bagian a k darah dalam tubuh kalau tidak mengalir untuk melancarkan sektor-sektor b i a sektor-sektor bisnis lainnya. パトゥモアンはティダカジャーラティダカントゥモグリ。やりやすくて、タピ、キビダカリナ、ヤンベイサジャー、ヤー、セクトネタ、イトソモア、コンプリンシップ、インテグラリア、キビダカンベイサジンプリンサー、アントゥ、コンバウンダニニ、ヤソモア、インフラスト、ダネルティニア、イトハウス、ディ、トにティカンベイ Memang gimana pun juga pemerintah dalam hal ini BI harus mengatur, jadi b a n g tidak semena-mena dalam menetapkan marginnya. Ya, saya kasih contoh aja yang baru saya h a d a p i minggu lalu, saya baru d a p a t surat dari bangsa, ada KPA, ada salah satu apartemen di Jakarta, bunga 8 persen. Satu tahun pertama, satu tahun kedua bunga floating, oke.、Okay? Nah, baru seminggu ini saya d a p a t surat bahwa dari 8 persen naik ke 11 persen, Oke,、okay. saya sih terus a n g udah tidak mau debat sama bang. Tapi kan pada saat yang bersamaan kan BI sedang menurunkan suku r i t g menjadi 6%、kan. Jadi ya kalau ngomong fair yang fair. Tapi kalau ada aku r g u m e n t a s i resiko dari sebuang、si、yang masih tinggi segala. Ya sekarang sebagai nasabah kita mau ngomong apa gitu. Jadi memang ya tergantung pemerintahnya. Pemerintahnya mengatur nggak gitu. Kalau dia mau n g a t u r ya paling nggak kan nasabah kan nggak terlalu ya istilahnya nggak terlalu dirugikan lah gitu. Tapi kalau begini c a r a n ya kita juga paling bisa. Uh, terus t i d a ada aja. makasih. baik, terima kasih Pak Harko. sampai di sini bisnis m a n o p r i nih kan, Pak Safam. a l o selamat siang. Selamat siang Bu Dona. Iya. y a komentar saya sih BI、eh, nggak bisa serta merta begitu saja meminta menurunkan suku b a n g a ya, karena perbankan juga punya direksi, mereka bisa mempertimbangkan berapa harus h u b u n g a n diberikan. Kemudian nih gubernur BI ini Banyak jual SBI, o r i s u n gitu Kita mau tanya juga uangnya kemana nih Kita mau minta transparansinya juga nah, Kalau bisa disatukan kredit aja Dengan bunga satu persen, kita Kita juga tenang gitu loh Menyerukan kreditnya dengan bunga yang rendah nah Terus dia memang c e t a k uang baru juga Kita juga nunggu Mungkin ya uang baru itu ya gambarnya bisa gambar Darminasution tuh Kita mungkin ya Kita juga pingin tuh Uang, uang gambar Darminasution gitu Terima kasih Terima kasih Pak Leo Selamat siang Selamat siang s i l a k a n komentar n ya Pak Wajar lah Kalau m e BII ngatur Soalnya dia kan regulator Jadi yang terpenting adalah Bank-bank BUMN Itu kan milik pemerintah Harusnya mereka lah yang menjadi contoh Dia dulu Menurunkan suku bunga baru Bank-bank swasta lain Dia akan merasa tersaingi Sekarang orang mau kredit rumah Kalau bank-bank lain bunganya tinggi Sedangkan bank BUMN Cuman misalnya nih 7% Ataupun 5% Orang pasti bakalan larinya ke bank yang、uh, Bunganya rendah Bank swasta otomatis Pasti akan ikut Nah sekarang i n i direksi-direksi bank BUMN Itu harusnya sadar, kalau regulator sudah memberikan perintah, wajar dong, tolong diturutin. Soalnya ini kan bank ini kan menyangkut hajat hidup orang b a n y a k Jadi masyarakat Indonesia itu kan taruh duitnya di bank, nggak mungkin taruh di rumah. Terima kasih. Pak Dibio. Ya, selamat siang Bu. Siang Pak. Kemarin saya sudah memberikan komentar mengenai masalah ini, yang salah ini BI-nya karena dia campur tangan intervensi mengenai profit margin bank tersebut gitu loh. パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ マナヤムジャグワナヤマナヤムジャグワナヤイトヤンアウトキキウラン、センパンパンイト、ヤンソマンパンイト、アタマポンパンレンダ、ピザプルカプラタン、カナキヤン、ランガウンダンパンカン、ガラマイニ、オトリサシパンカン、ナジュナー、ゲトロブヤ、タディチジャワ、タディオレパンパンソマ、イブナンパンカン、インディシア、パワ、ピイト、トラー、インターフェンシマサラ。 パンパンナショナルと、ヤングジディハニャディア、テラマンアトロバワ、ソフ unga m a i m u m ピンジャマン、トトゥアプン、トカリリリパタリソコフュカ、シンン、トトトゥトゥトゥトゥトゥトゥトトゥトゥ、タピガトトゥア、ナ Uh, negara itu yang tidak langsung ya juga menggerogoti perbankan nasional, perbankan pada kolaps gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak d i b y o Pak Leo selamat siang. Selamat siang Bu Dona.、Uh -huh. Tadi saya sudah berikan opini, saya mau berikan lagi nih Bu. Jawabnya demikian Bu.、Uh, BI m e s k i transparan.、Uh, berapa hasil penjualan STI, Ori dan Sun? Nah itu jumlahnya tuh penjualannya berapa? Kalau kan kredit dengan bunga satu atau dua persen, kita semua tenang, kita semua mau. demikian. Terima kasih Pak Leo, Pak Henry. Selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Iya.、Uh, saya setuju sekali ya. Nah, karena negara kita ini sudah terlanjur、uh, terlalu liberal. Lihat saja, bukan hanya suku bunga, lihat saja、uh, harga rumah. Semua t e n a k dengkul mereka、uh, siapa、uh, developer hari ini naik, besok naik, minggu depan naik. はい。